ya robbal falah ya dan lain sebagainya nanti masternya itu bukan tafsir pengirnan tapi tafsir ilatan ya penjelasannya bisa terbuka di dalam kitab tafsir ya di bagian keduanya ketika sudah membahas v l yang muatal bagian kedua halaman 81 nanti buka ya bagian kedua halaman 81 atau nanti di situ akan uh, bisa melihat di situ tafsir lengkapnya ya yang